Oke, mulai. Minggu lalu kita sudah masuk sampai akhir dan makro. Sekarang kita akan masuk ke konsep mikro. Konsep mikro diawali dengan yang namanya pelaku aktivitas. Pelaku aktivitas menghasilkan kebutuhan ruang, menghasilkan sifat ruang, hubungan ruang, dan pesan ruang. Jadi kita akan masuk ke pelaku aktivitas dulu. Pelaku aktivitas saya apropuia? Ha? Monum. Unghi. Unghi ada dua cara dalam mencari kebutuhan ruang. Satu dengan menggunakan namanya pelaku kegiatan. Yang kedua air namanya jenis kegiatan. Silakan Anda pilih mau yang pakai yang mana? Yang disebut dengan pelaku kegiatan apa tadi? Ya. Apa tadi? tidak yang tadi aku apa ayah, ayah ibu, ibu dan kawan-kawan kan kalau kita bicara karena kita bicara bukan dari rumah maka masuk kita bicarain dulu baru yang ini selaku kegiatan maka kita catat apa mengelola kan baru pengunjung de mai pegawai. Ada pengunjung minat, tetap. Tetap Atom Nina ada pengunjung tidak tetap. Kita bahas sekarang. Dan pengelola dulu, siapa pengelolanya? Maka kita ada pencatatan pemegang izin Atau biasa Direktur Sekretaris Direktur Bendahara Direktur Dan seterusnya Berarti Apa? Staff Kan, staff. Hmm. staff ini kan banyak Pengunjung tetap adalah pengunjung yang tiga tanya adalah hilang Jadi cekuanya Kita nyapa, menginap, makan, belum, belumnya gitu kan? Ya, ya. Mandi, ya, ya. tidur. Ya, Kalau sudah nginap pasti tidur. Ya, <laughs> ya, nama yang namanya menginap berarti fasilitas yang harus dimasukkan apa? Kalau pengunjung dia tetap inilah orang-orang yang susah biasa. Ya, ya. Yang datang hanya untuk Makan, Makan, minum, mandi. Mandi. mandi Jadi kalau mau, kalau yang lain, kita bicara umum dulu ya. Jadi maksudnya, yang tetap adalah pengunyian yang bermalam Sebenarnya tidak tetap, pengunyian yang hanya datang, biasanya Penyala tamu, biasanya itu tamu Pengunyian nah, tidak tetap itu, biasa dikategorikan sebagai tamu Tamu ini, apakah tamunya pengelola atau tamunya dari pengunjung? atau beban datang menikmati juga tapi dia nak Itu kategori pertama. Ketika tentang memulai dari pelaku titik kegiatan atau pelaku aktivitas siapa? Ini yang kalian lihat begini. Pelaku kegiatan tubuhon ruang. Baru sifat tubuhon Yang biasa kalian lihat dengan kayak pengelola rektor parkir kendaraan. Mau ditanya apa lagi? Bekerja, makan, minum, menerima tamu, melakukan rapat dan sebagainya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Parkir otomatis. Hah? Bagasi. Bagasi. Bagasi. Makasih. Hah? Makasih. Okay. Okay. lepaskan ah. pikiran tentang rumah kira-kira greu să găsești un Maka <gului> parkir e greu să găsești un teren. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. ada ruang Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. Parcă. terus lagi makanan Parcă. Parcă maka perlu kapital atau restoranpal rapat rapat berarti harus perlu ruang rapat itu kegiatan direktor sekretaris mana jadi kegiatan apa sekretaris apa ruang yang diwauhukan jadi pertanyaan setelah ke lakukan itu Kalian tahu apa yang dibutuhkan Ruang apa semua yang dibutuhkan Setelahnya kayak ini Dea Fajrin Sama Murni ya kan? Apa yang dibutuhkan oleh Fajrin Apa yang dibutuhkan oleh Dea Apa yang dibutuhkan oleh Murni Dari Fajrin Anggaplah Dia mau masuk kuliah studio. Apa yang dia butuhkan Radio. untuk sampai kuliah studio? Berarti bagaimana jalan ke, bagaimana bisa sampai ke kampus? Berarti membutuhkan. Sekarang kalau dia masuk ke kampus, kendaraannya mau tar di mana? Maka dibutuhkan parkir. Berikutnya. Fajrin mau kuliah. Maka dia perlukan huh? Ruang kuliah. Fajrin mau bimakan. <cuk> Maka perlu Artin. Kalau makan gue. Dia, dia mau kuliah. Apa yang dibutuhkan? Ruang <cuk> kuliah. Enggak <cuk> langsung ruang kuliah kan? <cuk> Emang dia tinggal di sini. <cuk> Apa yang dibutuhkan? Gneran. <cuk> <cuk> Tanya sekarang kalau tidak ada kendaran, sama ah, pacar naik bentor. Pertanyaannya, dia naik bentor ke kampus, ya kan? Sampai kampus berparkir parkir, tidak, tidak, karena tidak, dia tinggal, apalagi dia mau masuk kampus, mau kuliah, berarti butuh berkuliah. Kelas, kan? Mau makan, maka perlu? Katir Murid mau kuliah, berarti perlu? Murni. Ruang kelas Pertanyaan sekarang Kalau mata kuliah, mereka masukin ada satu Yang sama Apakah perlu tiga ruang? Satu Kenapa satu? Padahal satu orang butuh ruang kelas Satu orang butuh ruang kelas Satu orang butuh ruang kelas Berarti ada tiga ruang kelas kan? Jadi, kalau kita bicara pelaku da, Ini da, Ini da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, pelaku aktivitas, kegiatan aktivitas, baru kebutuhan ruang ruang yang dibutuhkan adalah ruang kelas semua yang sama, apakah perlu buat ruang kelas yang banyak? Tidak Kenapa tidak? Karena sama-sama membutuhkan satu ruang karena itu biasanya muncul kategori sebagai ruang yang dibutuhkan. Jadi dari semua kegiatan yang ada terbanyak di situlah dieliminasi mencari yang mana dibutuhkan ruang yang sama, yang mana memang tidak bisa sama. Contohnya direktur ruang direktur tidak boleh sama, ya kan? Ruang tamu apa boleh sama? Bisa, ia bisa tidak. Kenapa? Karena biasanya ruang direktur ada ruang tamunya. Jadi otomatis masuk ruang untuk pengelola, ruang direktur yang kedua adalah ruang tamu khusus direktur ada ruang tamu umum begitu muncul pengelola eh muncul pengunjung apa yang dibutuhkan juga ternyata pengunjung itu nginap, berarti harus ada Tempat nginap. hal ini adalah apartemennya, ya kan? Oh ternyata pengunjung perlu makan. Berarti perlu restoran, kan? Restoran atau kafetaria. Makanan minum. Kalau ternyata pengunjung suka dugem, terus apa? Nah, pon ada pon Jadi perlu apa? Di diskotik. kan? Iya kan? Ternyata rata-rata pengunjungnya suka nonton film. Maka perlu bioskop. Pertanyaannya, apakah bioskop memang harus masuk ke pengunjung? Atau dia bisa digunakan juga oleh pengelola? di bioskop, apakah perlu di bioskop itu memang diberuntung, jadi selain pengunjung dilarang masuk di bioskop atau pengelola pun bisa masuk di bioskop bisa kalau begitu sifat dari bioskop itu masuk dimana? masuk gimana? Di di ruang bersama. Jadi, ruang-ruang yang bisa digunakan oleh pengelola bisa juga digunakan oleh pengunjung. Contohnya apa? lavatory atau urinoid. Tahu apa itu? Tidak. Langsung tidak. belum dia pikir. Enggak tahu. Tapi pernah lihat? Pernah. Malas, malah kalian pernah juga, malah kalian pernah juga masuk gitu. Jadi pernah? Dia tahu la fotori. Sawara <coughs> air. <nu -nu> <coughs> Citra? Tiba-tiba disuruh. Enggak tahu. Tapi kalian pernah masukki? <coughs> kalian sering nonton film di Bioskop? Biasanya kalian sebelum masuk bioskop atau keluar keluar dari bioskop kalian ke mana? Kamar mandi. Kamar mandi. Itulah laboratorium. Kalau di kampus ada. Ini ya, ini semua ini satu dua tiga empat yang sering ke situ di kantor jadi laboratorium atau toilet itu adalah toilet biasanya toilet umum yang di dalamnya ada beberapa kamar mandi atau wc pentru laki-laki ada namanya urinal. Urinoir. Apa? Apa? Apa? Urinoir uh, yang untuk... apa Apa? Tempat kecil laki-laki yang -laki yang berdiri. Karena itu, toilet laki-laki disebut urinal. Untuk perempuan, lavatori. Nah, Di situ biasa yang perempuan ya biasa perkuat pakai dia pun enggak Buang air, dandan, hanya cermin, perbaiki lipstiknya, perbaiki bedaknya, itu. Oke. Okay? Jadi jangan lagi ada pakai kamar mandi WC. Jadi jangan ke kamar mandi umum. Kecuali Direct to, kalau direktu kalian pakai kamar mandi berarti kamar mandi namanya. Karena laboratorium atau honor itu adalah ruang yang di dalamnya banyak kamar mandi atau laboratorium. Oke? Okay? Nah ini. Itu kalau kita bicara tentang pelaku kegiatan. Kalau kita cari pelaku kegiatan. Kalau kita bicara ke jenis kegiatan, dimulai dari kegiatan maka yang muncul adalah apa? adalah apa? maka kita akan bicara tentang kegiatan utama kegiatan kegiatan apa? kegiatan pengelola dan kegiatan servis servis atau penunjang Ini muter apa? Kiki utama, Pak. Kiki utamanya, Pak. Hm? Di kiki utama, Pak. Tidak kiki cea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 kita cermakan ini umum di pelaku atau kegiatan pertama kegiatannya kebutuhan ruang sifat ruang privat semi privat publik semi -public, dan sebagainya dan terakhir adalah hubungan ruah ini formatnya jadi mau pakai pelaku kegiatan dulu. Jadi kalau pelaku kegiatan di sinilah, bagus pelaku, -pelaku kegiatan, pengelola sama semua. Dan kalau kalian mau menggunakan jenis kegiatan, maka di sini adalah jenis kegiatan di sini adalah per sabas. Apa, Apa di sini? pelakunya, jadi tinggal kalian yang mana kalian pilih, kami nih, maka kalau begitu kalau berpaham silakan kalian kerjakan dari pelaku aktivitas sampai hubungan ruang. Ei, poți povestea, themes... chiar? Da. Eh, casi nunca la tata, yo pensé que La